Ma'ashir al-Asadidha al-Qurma Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tafsir libat yang dirahmati oleh Allah Tak lupa Warga Dan jamaah langgar wakuf baitul Abror Yang kita cintai dan kita muliakan Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan reward dari Allah SWT Alhamdulillah, Amin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sebagaimana biasanya saya membaca tafsir itu menggunakan terjemahan tafsir Departemen Agama namun keterangannya saya ambil dari Buku At-Tafsirul Wabdeh Al-Muyassar Karangan As-Syeikh Ahmad Ali As-Sobuni Itu yang menunjang dari keterangan Atau tafsir Bilu Wattil Arobiyah Namun Di dalam pengajian-pengajian sebelumnya Saya mencari yang ringkas saja Hanya menerangkan Bahasa Indonesia Tanpa membaca Kitab Bahasa Arabnya agar lebih mudah difahami oleh masyarakat. Kalau kata per kata itu pulangnya bisa malam ya. Karena kita kepengin ringkes sehingga kita sudah cukup membaca terjemahan dari tafsir tepat hanya keterangannya saja kita perluas dari tafsir-tafsir yang lain khususnya adalah tafsir uh, Al-Wadihul Muyassar. Karangan kan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni Baiklah Kita malam hari ini membaca surat Nuh Yaitu tentang Nabi Nuh Yang mana Nabi Nuh itu hidup setelah Nabi Adam Setelah seribu tahun Atau Sepuluh kurun Kalau dalam bahasa tafsir sepuluh kurun satu kurunnya itu 100 tahun atau abad Kalau 10 kurun Berarti Berapa? 1.000 tahun Memang Para nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang Syariatnya berbeda Dengan syariatnya nabi Muhammad SAW Saya contohkan satu Nabi Allah Sulaiman AS. Itu yang pernah saja Yang pernah saya baca Riwayatnya Usia beliau adalah Kurang lebih seribu tahun Istri beliau Sembilan ratus orang Istri Nabi Sulaiman ya. Wah kalau sama sekarang Usia seribu tahun Ya keriput sudah ya. Tak nah, mungkin orang usia seribu tahun. Tidak mungkin. Tapi zaman terdahulu mungkin terjadi. Seperti juga sangat mungkin terjadi Nabi Sulaiman diberi mu'jizat bisa bicara dengan bahasa binatang. Sedangkan kita umat yang sekarang, umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang mampu untuk berbicara dengan bahasa binatang. Itu berbeda. Berbeda waktu. Berbeda syariat. Kalau zamannya Nabi Muhammad ini. Umatnya seperti umat kita. Umurnya pendek-pendek. Nabi Muhammad sendiri. Tidak lebih dari. Berapa? 63 tahun. Pendek. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad. Lebih daripada. Usia Nabi Muhammad. Yaitu. Misalnya usianya 70 tahun, 80 tahun, Alhamdulillah ayah saya Kiyaji Basuri Alwi usianya 90 tahun Itu berarti sudah bonus yang sangat panjang sekali Tapi Nabi-Nabi terdahulu usianya panjang, panjang ada yang sampai 1000 tahun Syariatnya juga berbeda Contoh masalah pernikahan saja kalau umatnya Nabi Muhammad itu haram. Hukumnya menikah dengan saudara kandungnya. Kakak beradik itu kan haram ya. Misalnya adik yang terkecil, perempuan, punya kakak yang terbesar. Laki-laki, kakaknya usia 29 tahun, adiknya usia 20 tahun. Kemudian menikah. Halal apa haram? Haram. Karena itu syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Sedangkan syariatnya Nabi Adam berbeda Syariatnya Nabi Adam boleh Seorang laki-laki itu menikah dengan saudara kandungnya Misalnya contoh tadi itu Kakaknya usia 29 tahun Adiknya usia 20 tahun perempuan Boleh dinikah Itu syariatnya Nabi Adam alaihi wa Cuma zaman itu yang tidak boleh dinikahi adalah saudara kembarnya. Kalau saudara kembar itu haram dinikahi. Tapi kalau adiknya walaupun saudara kandung. Ya diperkenankan oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi setiap nabi mempunyai syariat masing-masing. Syariatnya Nabi Muhammad justru melengkapi dan menyempurnakan dari syariat-syariat Nabi terdahulu tapi syariatnya Nabi Muhammad juga ada yang menghapuskan syariat Nabi-nabi terdahulu karena sudah nah, tidak sesuai dengan kondisi dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti, seperti tadi contoh masalah pernikahan subhanallah begitu Nabi Adam dan Ibu Hawa turun ke Bumi maka Allah menciptakan setiap kali ibu Hawa itu melahirkan pasti kembar laki-perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan. Maka syariatnya bolehlah anak-anaknya Nabi Adam untuk menikahi adik-adik kandungnya tapi tidak dengan saudara kembarnya. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad Alaihi SAW. Membawa syariat yang baru. Menghapus syariatnya Nabi Adam. Yaitu saudara kandung. Baik kembar maupun tidak kembar. Hukumnya Haram menikah. Jelas ya? Ini salah satu perbedaan. Baik ini umatnya Nabi Nuh. Ini surat berkenaan dengan riwayat hidup Nabi Nuh dengan umatnya. Bahwa Nabi-Nabi terdahulu. Sebelum Nabi Noh, ya Nabi Adam, Nabi Idris... Itu umatnya... Banyak yang berbuat onar... Banyak yang berbuat maksiat... Bahkan anaknya Nabi Adam... Bernama Kobil... Itu membunuh saudaranya... Yang bernama Habil... Pembunuhan... Tapi... Tidak kafir... Tetap menyembah allah. Nah... Kekafiran pertama kali... Yang terjadi di dunia ini justru ada pada umatnya Nabi Nuh. Awal orang menyembah berhala itu adalah umatnya Nabi Nuh alaihis salam. Karena itu tantangan bagi Nabi Nuh ini sangat berat. Karena tantangan pertama manusia menyembah selain Allah justru ada pada umatnya Nabi Sehingga Nabi Nuh ini dengan kesabarannya beliau mendapatkan julukan Ulul Azmi. Yaitu Nabi-Nabi yang sangat besar kasih sayangnya dan sangat tinggi kesabarannya. Termasuk adalah Nabi Nuh alihissam. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha pemurah lagi maha penyayang judul di dalam kitab atau buku terjemah depan dikatakan kisah Nuh dengan kaumnya seruan Nabi Nuh alaih salam kepada kaumnya inna arsalna Nuhan ila kaumihi an alzir kaumaka min qabli an alzir kaumaka min qabli ayyati yahum azabun alih sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nuh sebagai utusan yaitu sebagai seorang rasul kepada kaumnya dengan memerintahkan berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih Nabi sebelum Nabi Nuh itu nggak ada atau belum ada siksa yang langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk juga si pembunuh Siapa tadi? Kobir itu tidak langsung mendapatkan adab atau siksa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi pertama kali siksa turun kepada umat manusia adalah di zamannya Nabi Noah alaihi Salam. Apa itu siksa yang paling kerenal? adalah banjir ya banjir. Tapi Nuh menurut riwayat beliau diutus di daerah Kufa. Kalau daerah Kufa itu kalau sekarang ya tidak jauh dari Irak ya. Kufa, Syria, Irak itu daerah-daerah Basra, Kufa ya, daerah-daerah sana antara Irak sama Syria. Tapi bukan pengikut Isis ini ya bukan pengikut Isis. Yang Isis juga ada di sana ya, di Irak sama di Syria, putulan. Ya. Daerah Kufa dulunya banyak ulama-ulama terkemuka daerah Kufa, ahli nahwu juga punya daerah Kufa, ahli Basra juga demikian. Nah, Nabi Nuh alaihi diutus ke daerah Kufa atau di daerah Jazirah Arabia di sana perlu saya terangkan bahwasanya para nabi terdahulu itu hanya diutus pada kaumnya. Jadi kalau nabi Nuh diturunkan di wilayah kufa atau gampangnya antara irak dengan syria, irak dengan syria ini ya saya kira tidak lebih dari pulau jawa dibagi dua barangkali demikian. Jangan dibayangkan tempat yang jauh dekat dan bisa dilewati darat antara Syria dengan Irak karena itu masyarakatnya juga tidak jauh berbeda bahasanya pakai bahasa Arab sama dengan Pulau Jawa pakainya bahasa-bahasa Jawa ya barangkali demikian lain kalau nah, sudah nyebrang lautan ya nah, kalau ini tidak bisa ditempuh dengan jalan darat di Basra, eh, maaf Irak Syria, Saudi Arabia Yaman Itu adalah negara-negara semenanjung Arab yang bisa dilalui Dengan jalan darat Baik, saya lanjutkan Kala ya qawmi Inni lakum nadhirun mu'in Nabi Nuh berkata Hai hey, kaumku Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu a'naqudullah wa taquhu wa athiyun yaitu sembah Allah. Bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Karena pertama kali orang yang ingkar dengan ketuhanan Allah itu Umatnya Nabi Nuh dan mereka awal pertama kali orang menyembah berhala maka Allah murka dikirimlah banjir banjir itu ya ada di daerah sana di daerah Kufa sana di daerah Basra Kufa kalau sekarang kampungnya Irak atau Syria barangkali demikian ya, lebih mudahnya kenapa? Karena setiap nabi itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Diutus untuk kaumnya masing-masing. Kalau saya gambarkan lebih mudah, ande kata para nabi itu diturunkan di Indonesia, ande kata, maka ada nabi yang diturunkan di Pulau Jawa. Ada nabi yang diturunkan di pulau Medura. Ada nabi yang diturunkan di pulau Kalimantan. Dan seterusnya. Ande kata. Ande kata. Maka. Tadkala nabi yang diturunkan di pulau Medura. Misalnya. Kemudian kaumnya yang ada di pulau Medura itu. Mendapatkan. ...siksa dari Allah Subhanahu SWT... ...azab... ...alias bencana... ...maka disitulah... ...warga pulau Medura... ...terkena azabnya Allah... ...misalnya banjir... ...ya berarti seluruh pulau Medura... ...kena banjir... ...anggap saja pulau Medura... ...umatnya Nabi... ...Nuh misalnya... ...kemudian... ...kita gambarkan pulau Jawa... ...sebut saja... Umatnya Nabi Soleh. Misalnya ini ya. Maka tatkala Nabi Soleh murka kepada umatnya. Kemudian berdoa kepada Allah ya Allah. Saya sudah tidak kuat dengan kaumku ini. Berilah bencana mereka. Maka yang kena bencana adalah. Orang-orang pulau -orang ya. Jelas ya. Nah kalau. Tadi yang belum apa ya. Dijuntuhkan nabi Kalimantan ya misalnya Nabi Luth maka menurut riwayatnya kan ada batu bencana batu hujan batu maka yang terkena adalah kaumnya Nabi Luth yang ada di mana pulau Kalimantan di pulau Jawa oh bukan bukan umatnya Nabi Luth di Madura oh bukan itu zaman dahulu karena setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Muhammad itu diutus Rohmatan Bilalamin diutus untuk seluruh umat manusia baik yang di barat maupun di timur di selatan maupun di utara. ...semuanya itu wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Andai kata satu dari warga dunia ini... ...ada yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad... ...walaupun dia menyembah Allah... ...walaupun dia yakin dengan Nabi-Nabi terdahulu... ...maka orang yang ingkar terhadap kenabian... ...dan kerasulan Nabi Muhammad... ...sallallahu alaihi Wasallam ...hukumnya kafir... Dan mereka ini akan menghuni neraka selama lamanya. Itu kalau tidak yakin dengan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa, Nabi Isa itu lahir di daerah Bethlehem kalau sekarang Palestine, Palestina. Bahasa Inggrisnya Bethlehem. Bahasa Arabnya Baitulahmin. Baitulahmin di bahasa Inggris kan menjadi Bethlehem. Di daerah Palestina. Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya saja. Jadi kalau ada orang-orang sekarang meyakini kenabian Nabi Isa... Dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, maka tidak lagi dikatakan beriman kepada Allah. Apalagi orang Indonesia, karena bukan warga baitul ahmadiyah, bukan warga baitul ahmadiyah, bukan warga Palestina. Itu keadaan, ya. Alhamdulillah kita mempunyai Nabi Diutus untuk Seluruh umat manusia Saya lanjutkan Ya'ufir lakum min zunubikum Wa yuakhirkum ila ajalin musamma Inna ajalallahi Iza ja'ala yuakhwar Lau kuntum ta'lamun Tadi kan ayatnya. Ani abutullah wa ta'kuhu wa atia'un. Yaitu sembahlah Allah. Bertakwalah kepadanya. Dan taatlah kepadaku. Aku di sini adalah. Nabi Nuh yang mengajak umatnya. Kalau engkau sudah menyembah Allah. Dan engkau sudah tidak lagi menyembah berhala. Kata Nabi Nuh Niscaya Allah akan mengampuni Sebagian dosa-dosamu Dan Menangguhkan kamu Maksudnya Menangguhkan kamu itu Ada takwilannya banyak Ada yang memang Memperpanjang usia Allah berganda untuk memanjangkan usia Tapi ada lagi Tafsiran yang mengatakan bahwasanya Allah itu Tetap mematikan Umatnya Nabi Nuh Misalnya diberi batas usia 100 tahun Nah di dalam usia Menjelang 100 tahun itu Kalau mereka bertobat Maka dihitung Tobatnya diterima seperti orang yang bayi lahir ya Baru lahir bayinya Kemudian dihitung dari awal Bisa dikatakan bersih Begitu Walaupun usianya sampai berapa 100 tahun Itu ditangguhkan tanpa memiliki dosa kalau mereka bertobat. Kalau di sini di dalam terjemahan tafsir depan maksudnya memanjangkan umurmu boleh juga diterjemahkan demikian karena ada yang menafsiri semacam itu ya. Jadi tafsir-tafsir itu banyak berbeda pendapat di dalam bab ini. Tapi yang jelas siapa orang yang bertobat kepada Allah maka berapapun umur dan usianya yang diberikan oleh Allah bila mana seluruh maksiatnya, seluruh dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, maka ya sudah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ya kata Imam Busiri "Raudyollo Taala Abu Innal Kaba Irufil Gufronikal Lamami Innal Kaba Irufil Gufronikal Lamami". Sesungguhnya dosa-dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa Yang dicatat langsung Balasannya Orang mencuri Hukumannya adalah potong tangan Orang membunuh Hukumannya adalah di Kisos dibunuh Oleh pengadilan Itu yang dosa-dosa yang ada Sanksinya langsung dari Al-Quran Atau dari, dari hadis nabi Namanya dosa besar Dosa sa. Sedangkan dosa-dosa yang tidak ada sanksinya langsung dari Al-Qur'an maupun hadis itu namanya dosa biasa. Kata Imam Busiri radhiyallahu ta'ala "Innal kaba'iro fil hufroni kal Ya nafsu la taqnati min zallatin adama. Ya nafsu hai jiwa, hai manusia, la taqnati" Jangan engkau pesimis min zallatin azumat dengan kesalahan walaupun itu besar kesalahan itu asalkan kalian mau bertobat kepada Allah innal ghabira sesungguhnya dosa yang besar itu Filhufroni. kalau sudah diampuni oleh Allah kal lamani ibarat garam yang meleleh di dalam air garam garam yang utuh ya sekarang kan dicetak gitu ya garam dicetak bisa kotak-kotak gitu. Ya. Gimana kalau kita masukkan di dalam air? Akan larut. Betul? Nah, kalaupun misalnya dosa itu sebesar apapun, sebesar gunung misalnya, bahkan gunung-gunung yang banyak tapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, kan lawami semuanya hilang, maka akan diam Puni dan orang tersebut bisa masuk surga atas izin Allah subhanahu wataala. Hanya masalahnya kapan kita akan bertobat? Ya udah, jangan-jangan belum bertobat mati duluan. Lah. Nah ini jadi mas. Ah, karena itu sebaiknya kita hampir tiap hari baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalaupun kita setiap hari kita maksiat, tetap saja kita baca istighfar. Kata Imam Ghazali, Ridhoy taala anhu. Beliau ah, meriwaikan demikian Barang siapa yang beristighfar nah, Barang siapa yang beristighfar Di dalam sehari semalam itu beristighfar Sering istighfar Dikatakan dia ini walaupun dia asar roh, Dia sering melakukan kemaksiatan Tapi kalau dia ini dengan maksiatnya itu Kemudian dia beristighfar Kata Imam Ghazali, bukan termasuk pelaku dosa besar, walau ada fil yaumi seba'ina merroh. Sekalipun dia ini luput lagi, istighfar luput lagi dosa lagi, istighfar dosa lagi dia. Apalagi kalau hidup di pasar ya. Nah ibu-ibu ya, kalau tadi adik kita Sam Sudir mengatakan gimana kalau di pasar misalnya berbicara corong, dosa atau tidak dosa. Banyak kan? Ya, di masyarakat. Wah, melihat kemaksiatan ini, ini, dan itu segala macam. Kalau kita kepingin agar dosa kita yang banyak itu, dan tidak dikatakan aserok, terus-menerus pelaku dosa besar, pelaku dosa kecil maupun dosa besar, kata Imam Ghazali ada caranya yaitu yang sering baca istirahat. Hmm. Yang sering baca istirahat. Saya lanjutkan Kata Nabi Nuh Kalau Engkau sudah menyebabkan Allah Dan bertawakal kepadanya Dan taat kepada Nabinya niscaya Allah akan mengampuni Sebagian dosa-dosamu Dan menangguhkan Kamu atau umurmu Atau menangguhkan mengampuni Dosa-dosamu seberapa pun besarnya Kalau Allah berkenan Nah, sampai waktu yang ditentukan ila ajalin musamma sampai waktu yang ditentukan ya sampai mati maksudnya inna ajrallaa idzaa laa yuakhor sesungguhnya ketetapan Allah artinya ketetapan atas umur seseorang itu apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan tidak dapat ditawar Kalau sudah tercatat matinya Tanggal 1 Desember 2014 Walaupun dibawa ke rumah sakit Model manapun ya Tidak bisa kalau sudah catatannya Tanggal 1 Desember Pasti akan Mengalami kema kematian Itu catatan Allah SWT Kalau kamu Mengetahui kalau kamu sadar, kalau kamu sadar jangan ditangguhkan untuk bertobat kepada Allah, jangan diakhir-akhirkan karena kita belum tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala. Katanya anak muda-muda, ah, nggak mungkin aku duluan, pasti yang mati duluan adalah yang tua. Emangnya begitu? Coba saya tanya ini di wilayah Lampok yang meninggal dunia usianya. Di bawah 40 tahun ada enggak, Pak? Banyak, ya? Tadi ayah saya usianya 90 tahun. Berarti lebih... Lebih sakti yang tua, ya? Ternyata usia tidak menjamin. Usia tidak menjamin. Bahkan anak kecil yang belasan tahun. Maaf-maaf. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Jalan nyebrang. Ketabrak terang. Ini kan dunia. Nahudzubillahimin. Nah, ada tidak peristiwa kayak ini? Ada saja Usia muda, usia tua Tidak menjamin Kapan bisa dideteksi Kapan meninggalnya Tidak bisa Karena tulisan Allah ya Itu kalau sudah ditentukan Maka tidak mungkin diroba Atau tidak mungkin diakhirkan Baik saya lanjutkan Para Bapak dan Ibu yang diwarna diri Allah Pengaduan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah tentang keingkaran kaumnya. Qala rabbi inni da'autu qawmi lailan wa nahara. Qala rabbi Nabi Nuh berkata, "Rabbi inni ya Tuhanku, sesungguhnya aku da'autu qawmi telah Menyeru atau mengajak kaumku, Lailan Wanaharom, baik itu malam maupun siang tanpa henti-hentinya, sehari semalam aku mendakwai mereka, sehari semalam aku mengajak mereka untuk menyembah hanya kepadaMu ya Tuhanku, dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dari satu rumah ke rumah lainnya, aku dakwai satu persatu. Cuman masalahnya mereka tidak mau mendengar dakwaku kata Nabi Nuh Alisalam walam yajidhum doai illa firroro Sayangnya seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari benar diajak ngaji tambah lari Diajak naji beribadah pada Allah Tambah lah beri. Diketok pintunya Tambah digun cuci Ya Diberi buletin Pengajian tambah dirobek Saya tanya sekarang Pengajian di kampung-kampung Kalau -kampung. di sini Alhamdulillah Masya Allah Bapak-bapak aktif Ibu-ibu banyak yang rawu Yang hadir Masya Allah Coba di kampung-kampung, kalau ada pengajian, yang satu ada jaranan misalnya, ada dangdutan misalnya. Mana yang banyak hadir Bu? Jaranan lebih banyak hadir ya, tanpa diundang ya. Tanpa di kalau pengajian perlu pra acara, ngaji tafsir masih ada solawatannya dulu, ya deh. Harus ada pra acara. Untuk apa? Untuk menarik warga agar mau datang. Oh ternyata ada hiburannya, hiburannya hiburan sholat. Kalau dangdutan pakai pra acara datang, tidak pakai pra acara datang sendiri. Ada nah. ada apa tadi kuda lungping jaranan? Jaran Kempang, Suara jadi jauh, mana itu? Datang. Apalagi anak muda-muda sudah luar biasa pokoknya. Gimana dengan umatnya Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku," Saya ini ngajak umatku Ngajak kaumku Satu persatu Malam siang saya ajak Tapi mereka tidak mau tahu Justru ajakanku itu Tidak lagi menarik Bagi mereka untuk hadir Malah mereka lari Coba malam ini Malam ini ya di sini ada pengajian kok kebetulan misalnya di lapangan Tumapel bawah itu ada pasar malam. Kira-kira pengajiannya masih ada orang enggak? Ya? Jadi ingat Nabi Nuh ya. Ingat umatnya Nabi Nuh. Nauzubillahimin Wainni kala ma d'agutuhum untuk tiupiralahum jgalu asabiyahum fi adzanihim jgalu asabiyahum fi adzanihim wasta' shoutyabuh wassuru wasta' barustik dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada Keimanan atau kepada mereka. Menyuruh mereka kepada keimanan. Agar engkau ya Allah mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Dan menutupkan bajunya ke mukanya, ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kalau diajak ngaji oleh Nabi. Nuh alaihissalam justru Telinga mereka ditutupi Kalau orang singosari Katanya Kalau diberitahu di itu Maka nasihatnya Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Jadi ibarat Di telinga ini ada terowongan ya Terowongan Yang tidak ada kuncinya Ibarat Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pulang tak dapat apa? Pulang tak dapat apa? Coba ibu-ibu. Kalau kita habis maksiat, kita dianjurkan baca istirahat. Kalau di zaman sekarang, maksiat itu enggak perlu dicari. Kalau orang-orang tua zaman dahulu, setahu saya orang Singosari zaman dahulu ini. Kalau mau maksiat, biasanya orang nakal itu masih mencari tempat. Misalnya mau lihat film gitu ya. Orang kelompok mau lihat film. Filmnya macam-macam gitu ya. Walaupun filmnya itu judulnya judul biasa, sebut saja misalnya judulnya judul horor gitu ya, apa ya bulan di atas di atas kuburan, ya? dulu ada film bulan di atas kuburan. Tapi nanti di dalamnya itu ada saja pemain-pemain yang maaf maaf ini pakaiannya serono, kan ada dulu ya. Dulu masih kecil saya pernah lihat film layar tancap, di mana di lapangan. Ya, masih inget saya dulu, masih kecil, jadi saya nyebrang jalan, kan namanya pergi, dari rumah di, ya sekarang jadi PIG gitu ya, nyebrang jalan, bareng-bareng dan tidak rame dulu. Saya inget, masih inget dulu ada film Mantini, kalau tidak saya, dulu sama dahulu kala ini, sambil takut-takut gitu ya, nah, kita kalau maksiat, itu maksiat, gak maksiat gimana? laki, perempuan, campur di lapangan masih ada tidak ada urusan agama urusan lihat film, walaupun film karate kan gitu ya film kungfu, zamannya layar tancap, masih saya kelas SD, masih ingat, itu zaman dahulu nah, kalau orang kelampok sini, mau maksiat pergi ke biskop Garuda, jalan gak ya, pak? jalan itu zaman dahulu kak, gampangnya demikian tapi zaman sekarang, maksiat sudah datang ke rumah masing-masing. Nggak perlu jalan, nggak perlu nyebrang jalan. Kalau dulu zaman melihat film, satu film, walaupun filmnya itu bagus, nanti tengah-tengahnya ada film-film yang seronok, ada. Ya, sedikit. Tapi kalau zaman sekarang dah, film seronok yang banyak, baiknya cuma sedikit. Betul, Bu? Maaf-maaf, saya masih ingat. Ini zaman sudah berubah. Saya masih usia seanak-anak ini. Waktu itu, di rumah belum ada TV. TV itu ada di tetangga. TV-nya ada di tetangga. Kita ingin lihat TV, bahasanya, ayo dulu biskop Cili. Eh? Ini Pak Santuri ini. Ketawa-ketawa ini tak menangin dah ya zamannya ya, menangin. Ibu-ibu gitu ya dulu ya, bapak-bapak gitu juga ya, Belum biskop Cili. Wah, lihat bareng-bareng tetangga. -bareng Lama-lama biskopnya sudah masuk di rumah masing-masing. Asalnya biskop besar, akhirnya biskopnya mengecil. Tapi kalau dulu kita hanya datang ke gedung biskop, sekarang gedung biskopnya yang masuk di rumah tangga masing-masing. Lebih mudah untuk mak. Maaf maaf. Waktu dulu pertama-tama di rumah kita masing-masing ada televisi. Saya masih ingat kalau zaman itu ya. Kalau anak kecil kecil melihat TV sama orang tua atau lebih dewasa. Maaf maaf ini. Kalau ada adegan orang laki-laki merangkul orang wanita, gitu saja. Itu anak kecil kecil pada malu melihatnya begini pura-pura tidak -pura lihat. Itu baik tu ya. Betul. Tapi sekarang subhanallah, maksianya tambah nyata. Kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu, kumpul bareng di ruang tamu, atau di ruang keluarga, melihat film sinetron. Gitu? Banyak gini. Mau adegan vulgar, adegan apa saja, ditonton bersama. Sama-sama gak malu. Itu zaman Zafansir. Saya masih ingat gurunya anak orang dulu itu kalau malu pikin lihat film India itu katanya dulu film India itu ada istilahnya saya masih ingat masih kecil kalau istilahnya muda-muda takut ketahuan orang tua katanya gini ayo deh film u telu gitu katanya u u u itu u telu gitu apa itu u telu wah yang ketahuan masih ingat berarti ya kalau film India zaman dulu itu u pertama itu udan kalau film India pasti ada udannya hujan ada adegan hujan ya. Betul Bu? Yang kedua U Ular Itu zaman dahulu kalah Kalau film India pasti ada film ularnya Jadi U U, U Ular Nah yang ketiga ini bahaya ini. Ingat Pak ya Ini zaman dahulu kalah ini ya U Yang ketiga itu Udel katanya gitu selva. Oh, itu kalau sudah ada film U3 gitu ya. Kita yang lihat itu pura-pura begini. Tangannya menutupi mukanya tapi dibuka. Ya lumayan masih malu. Lumayan masih. Zaman sekarang tidak. Kakek nenek, bapak ibu, anak sama cucu lihat bareng U3. Bahkan bukan U3 saja, U7 mungkin ya. U itu wis segala macam. Subhanallah, maksiatnya yang datang Kepada kita Masuk ke rumah masing Berupa tele Televisi Kata orang-orang televisi itu Setan kotak katanya ya, setan Tapi Hari ini Hari ini Dan juga sebelum-sebelum ini Dekat-dekat ini Ada yang lebih mengerikan Daripada televisi kalau televisi masih ditonton bareng Sek nakal-nakalnya anak Kalau ada orang tua masih suka Walaupun pada Mendelik semuanya gitu ya. Sekarang tidak Sekarang maksiat itu Sudah dapat dijangkau Di sakunya masing-masing Di sakunya masing, -masing. Apa itu? HP <tuh> HP itu mau dipakai apa saja bisa. Pakai maksiat bisa, pakai ibadah bisa. Rawan. Klik qiraat. Klik qiraat. Sudah dengarkan qiraat. Kalau pakai pakaian begini putih-putih klik qiraat. Masya Allah. Betul, Bu? Shalawat. Masya Allah. Tapi masuk kamar, ini pemuda-pemuda ini. Orang zaman dahulu, kalau punya anak, berada di kamar saja, gak keluar-keluar rumah, itu katanya Masya Allah, anak saya itu gak mau keluar rumah, Alhamdulillah, gak mau terpengaruh dengan dunia luar. Yang sana pakai trek-trekan, anak saya di dalam rumah. Anak saya gak mau bergaul, Alhamdulillah, daripada lihat, bola, mending ada di rumah. Itu zaman dahulu benar. Tapi kalau zaman sekarang di rumah saja belum tentu benar. Kalau di kamar saja bawa HP. Klik yang satunya Quran. Setengah jam lagi klik bisa saja orang telah yang. Khusuk di kamar belum tentu. Menjadi kebaikan. Bisa saja transaksi narkoba. Itu zaman sekarang. Oh, anak saya khusuk. Bukan sekedar khusus, saya lihat Anak saya ini kalau diklik Banyak ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabawi Masya Allah Nggak taunya belajar Aliran sesat lewat Internet Sudah banyak kejadian Bu. Ibu sekarang Mentahlili keluarga Dan bapak-bapak juga mentahlili Keluarga yang Sudah meninggal dunia Ayah-ayah kita, nenek-nenek kita begitu kita meninggal dunia anak kita khusyuk belajar ternyata mendapatkan dalil-dalil yang mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah dolala sesat ngambilnya ngajinya dari Sheikh Al Kogeli Sheikh Kogel ini banyak terjadi banyak terjadi kemaksiatan sudah merajalela ...maka Nabi Nuh A.S. di zaman itu belum seperti sekarang ini zamannya Nabi Nuh. Itu pun sudah mengadu kepada Allah. Kata beliau tadi, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada keimanan... ...agar engkau ya Allah mengampuni mereka... Mereka justru memasukkan anak jari alias jari-jari kelingking atau telunjuk ke dalam telinganya dan menutupi bajunya ke muka alias tidak mau menengok kita. Kita nasihati tidak mau bisa terima. Walah sampean kan sampean, aku kan aku, aku jawab sendiri-sendiri. Sampai begitu anak sekarang ini. Ya, aku aku, kamu kamu dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat Kita lanjutkan ayatnya. Summa innid'awtuhum kihara kemudian sesungguhnya aku aku Nabi Nuh telah menyeru kepada mereka atau mengajak mereka kepada keimanan dengan cara yang terang-terangan. Menurut riwayat Bahwasanya Nabi Nuh Ali Salam sebelum mengajak umatnya secara terang-terangan itu diajak dengan sembunyi-sembunyi didatangi satu persatu. Ada orang yang kobar, ada orang yang maksiat didatangi satu persatu, diajak untuk bertobat. Tapi ajakan itu tidak dihiraukan. Akhirnya Nabi Nuh dengan terang-terangan barangkali gambarnya zaman sekarang pidato di masjid-masjid. Beritahukan bahaya tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di zaman itu, yang pada akhirnya Allah murka dan Allah menurunkan banjir karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh Alaihis Salaam. Karena itu beliau mengatakan. Tsumma inni da'utuhum jihara kemudian sesukunya aku telah menyeru atau mengajak mereka kepada keimanan dengan cara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesukunya aku Tsumma inni a'lantu lahum. Kemudian sesukunya aku menyeru kepada mereka lagi dengan terang-terangan wa asrartu lahum israra. Dan juga menyeru mereka Dengan diam-diam Jadi segala cara Ditempuh oleh Nabi Nuh Untuk mengajak umatnya Beribadah kepada Allah Meninggalkan kemaksiatan Kemaksiatan berbagai macam cara Pendekatan sudah dilakukan Jadi Nabi Nuh perjuangannya luar Biasa Kita kadang-kadang enggak Kita kadang-kadang berani ngomong Kalau sekiranya diajak ngomong itu enggak berani menentang Jadi, ini bisa saya ngomongin dia Kemudian, tapi kepada yang lain-lain enggak ah nanti diajak tarung repot ya. diajak tengkar repot itu kadang-kadang kita banyak pertimbangan-pertimbangan ya itu kita tapi beda dengan Nabi Nuh dengan segala macam cara dilakukan kenapa karena Nabi Nuh tujuannya hanya beribadat kepada Allah Kata Nabi Nuh, kapan pun dipanggil mati oleh Allah Subhanahu Wataala itu bukan urusan. Yang penting aku mengajak kaumku untuk beriman kepada Allah. Mau dikeroyok terserah. Saya ajak terang-terangan. Ya saya ajak. Saya ajak dengan diam-diam. Saya ajak dengan berbagai macam dengan tulisan, dengan suara, didatangi. Pokoknya semua dilakukan oleh Nabi Nuh Alih. Hanya saja umatnya ini naudzubillah min zalik banyak yang ingkar. Banyak yang ingkar. Saya lanjutkan. Faqultustawfiru rabbakum innahu kan ghaffar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu kepada Allah. Sesungguhnya dia Allah adalah maha pengampun. Sudah diberitahukan sama Nabi Nuh. Hei umatku, engkau yang suka maksiat. Kamu tidaklah mohon ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah adat yang maha pengampun. Kalaupun engkau sudah mohon ampun dan diampuni oleh Allah. Kata Nabi Nuh, lanjutan ayatnya sesungguhnya ada rahasia. Dari permohonan ampunan itu. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah. Kita banyak memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya. Permohonan ampun itu membawa dampak positif. Apa itu kata Nabi Noh? Sama Maka... Dia Allah akan mengirim hujan kepadamu dengan hujan yang lebat dan rohman Saya lanjutkan nanti ada riwayatnya ini ya. Wa yudidkum Dan Allah akan memperbanyak bi amwal harta. Harta. Wa dan juga memperbanyak anak keturunan. Wajah Allahum ja'nat dan juga Allah akan mengadakan bagimu kebun-kebun yang subur. Wajah Allahum anharo, wajah Allahum anharo dan Allah pula akan mengadakan bagimu sungai-sungai yang bisa untuk irigasi untuk kemaslahan umat. Bapak-bapak dan ibu-ibu konon Syedina Hasan al-Basri Seorang tabi'in Beliau adalah Seorang waliun minal awliya Dan beliau termasuk Ahlul hikmah Artinya beliau senang menasihati Umat Buku-buku yang di uh, Menulis tentang Mutiara kata yang keluar Dari lisannya Syedina Hasan al-Basri Itu banyak sekali Lu betul-betul ahli nasihat Suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini Ketamuan tiga orang Ada tiga orang yang bertamu Kepada Imam Hasan Al-Basri Yang satu Tamunya itu Adalah Seorang Kepala desa Seorang kepala Desa yang kedua tamunya adalah seorang pengusaha yang bangkrut Seorang pengusaha yang bangkrut, pilot Dan yang ketiga tamunya itu adalah seorang suami yang sudah menikah hampir 10 tahun bahkan lebih belasan tahun Belum diberi momongan belum diberi anak Tamu pertama adalah Kepala desa Tamu kedua Orang pengusaha yang bangkrut Tamu ketiga Seorang suami Yang lama menikah Belum diberi anak Maka Tamu pertama ini Pak lurahnya Atau pak kepala desa ini Mengadu curhat kalau zaman sekarang curhat kepada Imam Hasan al-Basri kata kepala desa wahai imam di kampung saya di desa saya itu sekarang musimnya pacaklek musim kering kerontan musim kemarau panjang sudah lama tidak ada hujan petani-petani pada sambat Tani pada sampat karena kekeringan apa? Ah? Kerangan hey. apa, wahai Imam? Nasihatmu gimana, wahai Imam? Agar di tempat kami itu bisa mendapatkan kesuburan air hujan lah. Maka Imam Hasan Al Basri mengatakan, hei, bapak kepala desa. Engkau dan rakyatmu, engkau dan kaummu, masyarakatmu ajakan banyak-banyak istighfar. Kalau kepingin Allah menyuburkan tanah di desamu, engkau dan rakyatmu berdakwah banyak-banyak istighfar. Bapak Bu, lanjut. Saya ulangi kata Imam Hasan al-Basri wae Bapak kepala desa kalau engkau ingin daerahmu itu menjadi subur maka banyaklah baca istighfar disuruh banyak baca istighfar Saya ulangi lagi kalau engkau wahai kepala desa ingin daerahmu itu subur kedatangan hujan maka banyaklah baca istighfar kamu dan rakyatmu Jangan rakyat mudah dan kamu sembunyi, jangan. Sudah, katanya kepala desa, Alhamdulillah, kalau begitu saya akan nunggu di luar. Kemudian orang yang kedua, orang yang kedua, apa tadi yang kedua? Orang yang pilot, bangkrut. Beliau bilang, wahai Imam Hasan Al-Basri. Sesungguhnya aku ini adalah pengusaha. Dulu aku pernah sukses tapi tiba-tiba aku bangkrut. Habis semua uangku. Gimana cara mengambilnya? Bagaimana cara mengembalikan kejayaan usahaku? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, "Wahai Bapak pengusaha, kalau engkau kepingin menjadi orang yang sukses di dalam bekerja, Banyaklah baca istirahat Kemudian Amin Baik wahai imam saya tunggu di luar Kemudian yang ketiga adalah Seorang suami yang lama menikah Tidak dikaruniai Putra atau anak Konsultasi Kalau saya wahai imam Saya ini sudah menikah lama Sekarang tapi kok belum diberi momongan? Syarat apa Wahai Imam? Kata Imam Hasan Al Basri Wahai Bapak yang sudah menikah lama kok belum dapat momongan? Ajaklah istrimu dengan dirimu sendiri banyak baca istilah. Kata si suami heran-heran, lah heran. ya Imam Hasan Al Basri kok kaya dokter di desa ya, sakit pusing obatnya ya putih, pilnya, sakit perut pilnya ya putih itu ya, sakit apalagi lari jatuh biar apa namanya lukanya cepat sembuh dibeli pil ya putih itu ternyata isinya vitamin, bidoza-bidoza kan gitu kan? ya, masa penyakit semuanya obatnya cuma sah? satu, katanya suami yang tidak punya anak jadi juga berpikiran demikian, beliau, wong penyakitnya itu yang satu tidak ada hujan, musim kemarau, kok obatnya isi Wah. yang satu kepingin usahanya kembali berjaya, kok obatnya istifat. Yang satu kepingin punya anak, kok obatnya istifat. Kemudian mereka kumpul di luar, rasan-rasan. Jangan-jangan Imam Hasan al-Basri ini bergurau. jalannya Masa? apa Abang namanya Semuanya minta jimat, dikasih jimat istifat. Mereka sepakat kembali kepada Imam Hasan al-Basri dan bertanya, Wahai Imam, mohon maaf. Agar kami yakin. bahwa doa yang kau berikan. Masa kami ini kepala desa suruh istighfar. Kami pengusaha suruh istighfar. Kami juga seorang suami belum punya anak. Kok sama-sama suruh istighfar. Itu kira-kira gimana? Kok sama aja doanya cuma istighfar. Maka beliau, Imam Hasan al-Basri menjawab dengan membaca ayat ini. Faqultustagfirur rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku, aku di sini Nabi Nuh ya, katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kalau engkau sudah diampuni karena banyak istighfar, kata Imam Hasan Al-Bashri, basri sama 'alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat itu jawaban untuk Pak Kepala Desa. Hei Kepala Desa kalau engkau banyak istighfar dengan rakyatmu maka Allah akan mengirim hujan. Ini lo dalilnya yursiri sama alaihukum bid. Wahyudit bi amwal. Hei bapak yang pilot yang bangkrut kalau engkau ingin usahamu maju lagi Maka baca istighfar. Kalau engkau banyak istighfar, maka Allah akan yumdikum bi amwal, memperbanyak harta. Ini jawapan untuk orang yang pilot alias bank, kerud. Wayumdikum bi amwalen wabainah dan memperbanyak anak. Kalau engkau, heh, suami yang belum punya anak, engkau banyak istighfar. Insya Allah maka istrimu akan diberi kesyukuran dengan banyak anak ini dari luar biasa. Karena itu kalau kita butuh apa saja ya kita banyak baca istighfar. Saya lanjutkan kurang sedikit. Malakum tarduna lillahi wa qara Mengapa kamu hai kaumku kata Nabi Nun tidak percaya akan kebesaran Allah Ini kan firman Allah Kenapa kalian tidak percaya dengan kebesaran Allah Yang menjadikan rezeki adalah Allah Yang menurunkan hujan adalah Allah Yang menciptakan manusia lewat kelahiran adalah Allah Betul bu? <tuh> padahal dia Allah Sesungguhnya telah menciptakan kamu Dalam beberapa tingkatan Kejadian Itu maksudnya Allah menciptakan Manusia Ini dari Mulai Di dalam perut ibunya Dan sesungguhnya Allah Menciptakan kalian itu Melewati beberapa proses Pertama proses pertama Allah menciptakan nutfah. Apa nutfah itu? Yaitu kumpulnya sperma suami dengan ovumnya ibu kumpul namanya nutfah. Ya, namanya nutfah. Kemudian setelah jadi nutfah, oleh Allah dibesarkan menjadi Alakom Alakom itu segumpal daging ha ya, darah atau sumbal daging. Kemudian Allah menciptakan dari alaqah tadi itu mudghah. Mudghah itu sudah berupa sedikit ada bentuknya. Sudah ada bentuknya sedikit kalau orang Indonesia mengatakan janin, ya sudah ada bentuknya. Setelah itu membesar, janin itu membesar kemudian jadilah Adfal Tiflun Lahir ke muka bumi Jadilah anak bayi Itu berapa? Sudah berapa tadi? Pertama Lutfa Kedua Alakoh Ketiga Mudruho Kemudian Tiflun Tifil Berapa tadi? Empat. Setelah itu dari Tiflun Dari anak kecil yang lahir Bayi lahir Berproses menjadi syab Pemuda, remaja Seperti adik-adik di depan saya ini ya Kemudian setelah itu kuhula menjadi dewasa berapa proses ini? Berapa? Enam proses. Setelah itu kemudian menjadi Sheikh Hukuk tua berapa proses? Kalau sudah tua dikatakan dalam Al Quran Waman Nuamir Hunudak Kisufil Khalp siapa orang yang aku perpanjang usianya maka aku kurangi kekuatan tubuhnya kalau adik-adik kita ini yang masih usia belasan tahun 20 tahun lari cepet coba bapak-bapak yang usia 70 tahun selalu lari Tek <tuh> usia 90 tahun selalu lari wassalamualaikum dapat 100 meter masuk BKI operasi segala macam ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kenyataannya. Jadi melakukan melalui beberapa proses. Loh, kayak gitu loh kamu kok enggak terima? Kata Nabi Noah alaihi salam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan pelajaran ini sangat bagus bagi kita mengingatkan kita kita ini dari siapa, asalnya bagaimana. Mudah-mudahan dengan pelajaran sedikit ini bisa menggugah kita agar kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala dengan dosa-dosa yang sudah kita amal, kan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian kita diampuni dan diberi pahala yang sebesar-besarnya. Kali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurang punya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.